Dengan segenap jiwa kami mengudara Memberi pencerahan untuk semua Sahabat keluarga Indonesia Dimanapun berada 1044AEM I dream radio radio yang selalu menginspirasi 1044AEM I dream radio successful muslim family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 MIM Radio Successful Muslim Family. Alhamdulillah. Alhamdulillahiyu fuqo man sha' min badhiil ada. Afḍalut ta'at asyhadu an illallah al-muttasif bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad sallallahu 'alaihi wa alihi wa ashabihi al-anjamun yarat salatan wa salaman da'imina ma damanat al-ardhu was-samawat alhamdulillah pak kabar Anda hari ini sahabat Aidrim ya semoga senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala alamin alhamdulillah hari ini saya Farudin Alwi kembali menemani Anda di program manis Majelis Iman dan Islam. Hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan kajian hadis bersama dengan Ustadz Hilman Rosyad Syhab, gitu ya. Beliau merupakan konsultan keluarga dan konsultan syariah, insyaallah. Beliau juga merupakan penggiat seni dan penggiat media sosial yang nggak kalah dengan anak-anak zaman now nih, sahabat Adrim ya. Luar biasa sekali. Baik, sahabat Adrim, hari ini kita akan live dari Pondok Al Kafi Kos Hunian Islami Jalan Rawabuleh Nomor 1 Kukusan BG Depok Dan Alhamdulillah saat ini beliau Ustadz Hilman Roshad Sudah bersama kita di studio Kita sabah dulu ya uh, sabar Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Eh, kabar ya baik-baik saja Alhamdulillah. Ya, ya. Alhamdulillah Kalau bisa melihat trendy pagi hari ini ya sehat Sehat lah ya, menambah kalau semangat dia, Ustadz ya. Kalau dia nggak kelihatan sedih gitu -gitu. <laughs> Baik ya Masya Allah Hari ini kita akan bahas apa nih Ustadz? Masih hadis nomor empat dari Ibnu Masud dalam kitab Arba'in Nawawi Dan kemarin kan sudah tuntas bicara tentang apa namanya Tentang konsep takdir ya konsep takdir, Tentang rezeki tentang apa uh, umur, umur, tentang amal perbuatan dan tentang rasa Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas Poin terakhir dari hadis itu Yang kalau kita sebut konsep sebagai konsep husnul khatimah Konsep husnul khatimah ya. dari Hadis dimaksud poin keempat di sana ya. ya betul. Baik, uh, sebelum kita masuk ke sesi pertama, Sahabat Idream, tema hari ini saya mengajak Sahabat Idream untuk berpartisipasi yang punya pertanyaan bisa telepon ke 0822 9789 1044 atau di 021 738 5300. Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.idreamradio.id. Iya. Untuk ada yang menggunakan Android, Anda bisa mendownload aplikasi Idream di Play Store. Untuk teman-teman yang masih pakai Apple, iOS gitu ya. Insya Allah akan segera di launching aplikasinya dalam waktu dekat. Dan Anda bisa simak serangkaian program yang kami sajikan untuk Anda. Baik sahabat I Dream, di kajian hadis program manis Majelis Iman dan Islam kita hari ini kita akan bahas tentang uh, konsep khususul khatimah gitu ya. Sesuai dengan uh, hadis uh, Ibnu Mas'ud yang keempat gitu ya. Kita langsung saja mungkin bisa deh. ya. Tehid. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Asyadu Allah ilahi lallahu asyadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluhu Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nimat yang tiada terkira Salawat dan salam semoga Allah securuh limpahkan kepada Nabi kita semua Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam Nabi Akhir Zaman Yang senantiasa Kita imani kenabiannya Kita berusaha mengikuti sunnahnya Dan selanjutnya juga kita berusaha Mendawahkan ajarannya Serta kita harus banyak-banyak Bersalawat kepadanya Allahumma salli wa salli mubarik alaih Kita lagi di foto sama Mas Misra nih, Nanti di upload dia tuh di Instagram ya, Woy, ya. Instagram saya juga sudah mengupload foto saya Bahwa saya mau siaran hari ini Kemarin malah kita bikin cool tweet tentang iDream Radio Cuman sama Mas Mesran tidak di mention Aduh gimana nih Pak <gülüyor> Oke okay, para mendengar sekalian dimanapun menyimak siaran iDream Radio Baik melalui jalur frekuensi AM 1044 Yang sedang melakukan driving time menuju tempat kerja Kalau sudah berangkat nih di daerah Jabodetabek. Dan juga bisa diakses di uh, www.idreamradio.id ah, Dan juga di aplikasi Android kelihatannya sudah ada di Play Store-nya, bisa diunggah dan bisa disimak acara-acara iDream Radio, tidak hanya manis tentu saja ya, tapi seluruh acara, 24 jam ya Pak Mesirannya, 24 jam. 24 jam setiap hari ya 24 jam setiap hari bisa di uh, apa namanya bisa disimak di seluruh dunia ya, makanya tidak heran Betul. saya yakin pagi hari ini di kamera pasti uh, Bu Ina Saleha bersama suami sedang menyemak acara kita dan saya yakin juga di tempat-tempat yang lain cuma enggak ngabarin aja sama kita ya Uh, sebaiknya nih para penyimak Radio I Dream Kabar-kabari deh sama kita Apakah pihak uh, Twitter atau di, di Instagram Atau di manapun juga di WhatsApp saya juga silahkan Agar kemudian kita lebih interaktif lagi Dan kita menjadi lebih akrab ya Lebih dekat dengan uh, para pendengar sekalian Para para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah di kesempatan kali ini kita akan tuntaskan mudah-mudahan yang terakhir pertemuan kita berkaitan dengan hadis yang keempat yaitu tentang masalah husul khatimah. Di hadis ini disebutkan oleh sabda Rasulullah sallallahu boleh jadi ada seseorang yang beramal ahli surga Artinya beramal soleh, beribadah, ya sampai seolah-olah dirinya dengan surga itu tinggal satu hasta. Tetapi kemudian takdir mendahulinya dan ia wafat saat ia berbuat ahli neraka, maka dia menjadi ahli neraka. Atau sebaliknya, ada orang yang ahli maziat, tidak ada satupun dosa kecuali yang perbuat, sampai seolah-olah dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Tapi takdir mendahulinya, ketika ia berbuat ahli surga, kemudian mati, maka ia akan masuk surga. E, pernyataan bagian Rasulullah SAW ini adalah hal yang bersifat konsep, saya katakan. Ya. Dan itulah yang disebut dengan konsep husnul khatimah atau suhul khatimah, berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Intinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah mahamenetutan takdir. Jadi walaupun dia sudah banyak berbuat baik, seolah-olah sudah tinggal satu hasta lagi, tetapi di akhir hayatnya ia berbuat tahli neraka, tidak jadi masuk surganya, tapi dia akan masuk neraka. Jadi yang penting itu adalah akhirnya. ya. Nih kayak Randy, pegemarah sepak bola enggak? Liga Inggris. Di Liga Inggris itu, grup-grup tim-tim sepak bola itu Keren-keren pemainnya, uh, tapi intinya bahwa sehebat-hebatnya permainan, taktik dan lain sebagainya, yang penting menang, ya, yang penting menang. Dan untuk menang itu tidak mesti harus oleh pemain yang bagus, taktik yang bagus, manajer yang baik, tidak. Tetapi justru uh, mungkin tim yang berkelas papan atas bisa kalah dengan kelas papan bawah, ya, kayak kemarin. CAC itu, sedih juga saya kalah satu kosong ya sama Wau yang terancam oleh degradasi, itulah yang dipentingkan adalah ujung dari pertandingan itu adalah menang begitu juga kita hidup di dunia ini yang penting itu ujungnya adalah husul khatimah, begitu kira-kira walaupun mungkin awalnya dia jahat, ahli maksiat banyak dosa, tetapi di akhir hayatnya dia berbuat baik dan kemudian dia mati dalam suasana ibadah dalam situasi dimana ia sedang berbuat baik, tentu dia akan masuk surga. Tapi itu adalah hal yang bersifat ekstrim. Jadi maksudnya, enggak jaminan dong, orang yang berbuat baik sepanjang hidupnya, kemudian menjadi ahli surga. Kalau di akhir hayatnya dia berbuat ahli nerakaan itu. Sebagai tidak bisa kita vonis ahli maksiat itu penduduk neraka kalau ternyata akhir hayatnya ada bertobat dan kemudian mengamalkan amal saleh, mengamalkan amal ahli surga, maka dia akan masuk surga. Ini adalah exception atau sebuah pengecualian dari realita keumuman. Karena realita keumuman pernah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang konsep takdir bahwa takdir itu dibingkai dengan dua ketetapan atau dua sunnah yang bersama adalah ruang dan waktu artinya kita tidak bisa keluar dari bumi ini dan kita tidak bisa menjalani waktu yang sudah kita sepakati karena rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari rotasi bumi atas dirinya itu 24 jam kemudian revolusi bumi terhadap matahari 365 sempurna 4 hari dari situlah maka kemudian kita hidup ya kata Rasulullah, umatku antara bayna, sab bayna sitin wa sabin ya antara 60-70an lah umurnya, itu kan eh, eh, tidak bisa kita pungkiri, bahwa hidup ini dibingkai oleh tempat kita ada di bumi ini ya kebetulan kita orang Indonesia ada di Indonesia kemudian eh, dibingkai dengan waktu yang akhirnya kemudian itu juga bagian daripada takdir, nah yang kedua adalah sebab akibat tidak ada dalam kehidupan ini kecuali Allah ciptakan serba sebagai bagaimana ya misalnya Allah ciptakan ayam oh ternyata ayam berasal dari telur kan telurnya juga diciptakan kemudian ada proses enggak telur itu tidak semuanya jadi ayam ya sebagian menjadi mata sapi atau bisa pindah ke mata sapi ya jadi mata sapi dan dimakan sama Randy pagi-pagi ya e, kalau ada menunya adalah eh ee, mata hormati sampe. begitu. Ee, seseorang bisa bahasa Inggris. Lah iyalah ya, walaupun dia bocal 4 tahun, 5 tahun, cus bahasa Inggris. Lah iyalah dia orang Inggris. Anaknya ibu bapaknya orang Inggris, tetangga kiri kanan sekolahnya bahasa Inggris, pasé. Ya. Itu adalah sebab akibat begitu. Tidak ada satupun realita hari ini kecuali semuanya adalah karena ada sebab. Walaupun nanti akan kita temukan bahwa sebab itu rata-rata kita sebagai manusia atas pilihan ya karena kita diberikan oleh Allah. Saya sebagaimana kita bahas kemarin freedom of choice saat kita akan melakukan sebuah pekerjaan. Ada ada ada jadanya dan Allah berikan kebebasan itu dan kita hanya memilih. Tapi pilihan itulah yang kemudian menjadi sebab. Ini yang ingat saya tekankan. Sehingga bicara tentang husnul khatimah dan juga sul khatimah itu kalau husnul khatimah itu selalu sunnatullahnya diawali oleh husnul bidaya. Baik di permulaannya. Jadi kalau baik permulaannya biasanya ujungnya baik itu sunnatullahnya. Ya, kalau orang Jawa Barat nih bahasa Sunda ini bahasa Sunda kalau bahasa Indonesia nya apa? Bahasa Sundanya, singsa malak cabe jadi cabe, singsa numalak bonteng jadi bonteng. Singsa numalak hade jadi hade, singsa numalak goreng jadi goreng. Nah, ini bahasa Sunda. Maksudnya, sesiapa yang menanam kebaikan, maka hasilnya adalah kebaikan. Sesiapa yang menanam keburukan, ya buruk. Hasilnya begitu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Sesiapa yang, eh, sesiapa yang eh, apa, menyemai, dialah yang menuai. Siapa yang menyemai, maka dia adalah yang menuai. Itu adalah itu. Jadi kalau dia ingin lulus ujian, maka pembelajaran kira-kira. Belajar, habis itu datang ke tempat ujian, tepat waktu, pensilnya dibawa, jangan ketinggalan. Kerjakan soal dengan tenang, pahami soal dengan baik, Ya jawab dengan tenang, dahulukan yang lebih mudah dulu, begitu. Waktunya habis diserahkan ke pengawas. InsyaAllah, insyaallah nilainya akan menjadi baik. Kira-kira demikian. Itu adalah sunnatullahnya. Orang mau sehat, lah iyalah. Jaga diri dengan baik. Kan kata Rasulullah, Al-mu'minul qawiyu khairun minal mu'minin da'if wa fi khair. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat, sehat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin tapi sakit-sakitan. Berarti kita kan itu dianjurkan untuk Kuat, untuk sehat Ternyata tidak ujung-ujung Ada proses yang mungkin panjang Dari mulai e, Pola hidup yang teratur ya. Kemudian dia mampu kekelola stres dengan baik Bernutrisi yang e, halal dan bermanfaat Kemudian ada exercise Olahraga, teratur dan lain sebagainya Sampai pada posisi yang menjadi manusia terlatih Dan manusia terlatih itulah yang disebut dengan kuat. Nah, jadi tidak tidak tidak ujuk-ujuk segala sesuatu harus melalui proses. Dan oleh karena itu husnul khatimah itu secara umum berlaku pada uh, sesuatu yang bersifat husnul bidaya Maksud saya saya ingin menyatakan begini, husnul khatimah itu tidak perlu tidak harus ya diawali dengan kejahatan dan kemaksiatan waduh saya tidak bisa husnul khotimah. Emang kenapa? Kalau saya mah dari dulu juga baik, Justru yang dulunya baik sampai sekarang itulah yang berkemungkinan besar husnul khatimah. Dibandingkan dengan orang ahli maksiat, suka perdosa, kufur, belum tentu dia husnul khatimah. Kemungkinan besar orang kayak begitu adalah suul khatimah. Ya tetapi Allah punya kuasa. Allah punya takdir, Allah punya hidayah. Bisa saja ya Orang yang tadinya Ahli masyarakat, di ujung akhir Di ujung hidupnya, di akhir hidupnya Dia bertobat, bertobat Dan dia menjadi husnul khatimah. Sebagaimana bisa juga Allah sesatkan manusia dan, Di dalam Surat An-Nahl ayat 125 Allah mengatakan Unu'ilasabili rabbika bilhikmati Walmaizatil hasan Wajadir dumillatihi hasan Wahuwa alamu bimantul ansabilih wa huwa alimu bil muhtadin ya ajak muhammad manusia ke jalan allah dengan bijak dengan nasihat yang baik kalau perlu beradu argumentasi silakan bila itu adalah pilihan yang terbaik tetapi ketahuilah allah lah yang tahu siapa dari hamba yang Ia sesatkan dan allah maha siapa yang mendapatkan petunjuk jadi boleh jadi dia alih ibadah amal solehnya banyak tetapi akhir hayatnya dia ternyata menyimpang, dia ternyata syirik atau menjadi maksiat maka dia tidak menjadi husul khatimah, menjadi suul khatimah. Tetapi saya ingin katakan hal yang seperti ini pada posisi jarang-jarang. Exception, pengecualin saja. Pada umumnya adalah siapapun yang mendapatkan husul khatimah itu, mayoritas adalah orang yang husul bidaya. Awalnya baik. Juga siapapun yang suul khatimah berujung dengan buruk, itu biasanya diawali dengan awal yang buruk pula jadi sulh hidayah begitu para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tema kita di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan ini diambil disarikan dari hadis nomor 4 kitab bermain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kejadian manusia tentang takdir dan tentang konsep husnul khatimah dan suhul khatimah Hazirin dilihatkan oleh Bukhari muslim Kita tidak meragukan kesayihannya Tinggal kita mengamalkan dalam kehidupan Kesehatan kita Itu pengalui Taip. Baik eh, sahabat adriyim tadi sesi pertama Ustadzileman Rasyad sudah menyampaikan kepada kita tentang Konsep husnul Khotimah, Masya Allah ya Jadi ada orang yang sehasta sudah dekat dengan surga Namun saat ajal melakukan perlaku di neraka Jadi juga disampaikan tentang eh, Bagaimana bahwa konsep ini adalah konsep yang sebab akibat gitu ya ada hubungan yang erat antara uh, awal dan akhir gitu ya proses sesuatu yang akhir tergantung pada awalnya tapi setiap yang awal ditentukan juga oleh uh, akhirnya begitu uh, sahabat Redream kita masih akan membahas lebih dalam lagi nih tentang tema hari ini jangan kemana-mana tetap bersama kami di uh, pembahasan berikutnya pastinya masih bersama-sama dengan Ustaz Hilman Rosyad di program Manis Majelis Iman dan Islam Sedang mendengarkan 1044 AM I Dream Radio Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10. 4. 4. AM iDream Radio Successful Muslim Family Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di www.dreamradio.id Atau untuk teman-teman sahabat iDream yang masih mendengarkan kami di aplikasi Kita masih di Manis, Majelis Iman dan Islam Bersama dengan Ustadz Hilman Roshad Shihab Kita masih membahas nih teman-teman semua sahabat iDream tentang tema hari ini uh, Konsep Khosul Khotimah Ini luar biasa sekali ya Ustadz ya Taip, kita langsung saja sudah ya, melanjutkan uh, berikutnya Oke okay. uh, Kaitan tentang uh, Apa, kaitan hubungan Antara husnul khotimah, khotimah Dengan takdir begitu rah Kan tadi kaitannya gitu Faya sebuqwaan lahil kitab Faya ma'alu ahlin Kemudian dia Dilampaui oleh takdirnya, catatan takdirnya Dan tadinya dia berbuat baik Akhirnya dia berbuat ahli neraka Berbuat maksiat maka dia menjadi Masuk neraka, kan begitu Jadi dengan demikian bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tetap berkuasa. Karena ini ada sebuah keyakinan kita inna lillahi wa inna Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Kita malam enggak ada kuasa apapun. Menjadi ahli neraka, menjadi ahli suga, itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya begini sebagaimana saya bahas kemarin bahwa berkaitan dengan takdir itu ada dua macam kan? Yang pertama yang kita, ket, yang kita ketahui itu artinya takdir-takdir yang sudah terjadi. Saya jadi laki-laki, saya lahir 29 Juni 69, itu sudah takdir. Ibu saya Ibu Aminah Dalan, bapak saya Ustaz Syahbudin, itu sudah jelas. Gak bisa dirubah, Saya mau tukar bapak, tukar ibu, kagak bisa, ya. E, kemudian fisiknya demi, seperti ini, warna kulit kayak begini, tinggi badan seperti ini. Uh, mata dari usia 9 tahun tidak jelas, sehingga kemudian berkacamata dari 9 tahun. Usia 30 tahun sudah kena diabetes, 39 tahun kena serangan jantung, usia 44 tahun kena stroke. Itu hilman, itu takdir udah lewat. Selain tentu saja, barusan kayaknya menderita banget ya, sadimannya. Uh, tapi juga di sisi lain juga ada kenimatan. Saya bisa lulus, alhamdulillah SD. Saya bisa masuk Lipia setelah lulus Aliyah. Kemudian Allah takdirkan saya bisa ke Madinah sekolah di Islamic University Madinah, Fakultas Hadis. Alhamdulillah lulus juga. Haji empat kali di sana gitu ya. Kemudian masih kuliah bisa menikah. ya Karena saya tidak mau menikah setelah lulus. Takut ditanya sama penghulunya. Pekerjaannya apa? nganggur. Nganggu. <tuk tuk tuk> oh iya kalau mahasiswa. Pekerjaannya apa? Mahasiswa kan keren gitu ya. Jadi, itu juga ada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang Allah kemudian takdirkan kepada saya. Terhadap yang buruk tadi, saya sakit dan lain sebagainya, ya kita bersabar. ya Dengan konsep sabar yang benar. Terhadap hal, -hal yang buruk, ya kita, eh, terhadap hal-hal yang baik, kita bersyukur. Sudah haji empat kali, sudah ya, lulus Madinah, bisa bahasa Arab, bisa, bisa ceramah rangin hadis, dan gitu. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Bagi saya, ini contoh secara sederhana bagi saya tapi bahwa saya punya takdir yang belum saya tahu. Apa yang saya tidak ketahui? masa depan saya. Matinya kapan? Apakah istrinya nambah atau tidak? Itu. Apakah anaknya nambah atau tidak? Makan apa nanti siang? Besok mau berangkat ke Itu kita tidak tahu. Jangankan hal itu, besok mau pakai baju yang mana juga enggak tahu. Saya juga enggak tahu takdirnya baju saya di lemari sekarang itu yang kemudian saya pilih juga enggak tahu. Serba tidak tahu Karena serba tidak tahu itulah Maka untuk takdir yang belum terjadi Untuk future, untuk next Untuk ghad Untuk hari esok Itu diserahkan kepada kita pilihannya Dan saya ingin ulangi lagi Pernyataan Allah La ikruha fi din Qad minal gai Famiyak furbit tawu tiwa yumi billahi Fakonistam bin wufqa Tidak ada paksaan Dalam beragama ini dalam ayat yang lain tidak ada paksaan dalam agama ini disebutkan faman syaa yakfur faman syaa fayumin mau kafir silakan mau beriman juga silakan yang penting kota tabayyana ruslu min Allah sudah jelaskan mana ke petunjuk mana kesesatan yang harapan Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah merekalah yang beruntung kira-kira begitu dan untuk mengkafir tagut, mengingkari tagut dan mengimani Allah Subhanahu wa taala pilihan. Pilihan kapan? Hari-hari kita, setiap hari kita memilih. Ya, apalagi saya sudah bahas kemarin bahwa kita ini uh, secara insting, secara fitrah bertahan hidup, survive dalam hidup. Dan untuk bisa survive dalam hidup, Allah siapkan pada diri kita khaufan wa tamaan. Ya, yaitu uh, greed factor dan fear factor ada rasa cemas dan rasa tamak. Ini memang fitrah. Nah, bagaimana kita kemudian kelola sebagai orang beriman yang diturunkan wahyu, yang diturunkan mukjizat, yang diturunkan hidayah Al-Qur'an Karim, yang diturunkan sunah Rasul sehingga pilihan kita menjadi pilihan-pilihan yang baik. Begitu kira-kira. Oleh karena itu, akan rat kaitannya tentang husnul khatimah atau suhul khatimah ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallah alam apakah kita menjadi ahli uh, surga atau ahli neraka, tapi kalau kita orang beriman kan pengennya jadi ahli surga, karena kita sudah tahu yang ahli surga, dari sekarang kita berbuat baik, beramal saleh melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangannya kira-kira demikian dan inilah yang disebut dengan husnul bidaya, awal yang baik karena itu tadi Sunnatullahnya, mayoritas keumuman husnul khatimah itu diawali dengan husnul bidaya. Dan juga sebaliknya, ahli masyid itu, ya kalau dia nggak taubat sampai akhir hayat, masuk neraka. Dan itu umumnya. Sekarang misalnya Donald Trump, jelas dia ahli masyarakat. ya Itu luar biasa namanya Amerika ya, negara demokrasi ahli masyarakat, hidupnya dari judi, hidupnya dari prostitusi, dari minuman keras jadi presiden, itu hebat kan. Makanya orang begitu keputusannya mendukung S.H.A.L. untuk mendirikan ibu kota di Yerusalem, dan dia berniat memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, uh, itu adalah sebuah tindakan yang memang begitu jalurnya dari awalnya hidupnya. Tapi walau alam, apakah kemudian ia bertobat dan kemudian masuk Islam? Walaupun kemungkinannya sulit, karena pengalaman sejarah tidak ada yang begitu. <laughs> ya, Tapi, karena segala sesuatunya belum terjadi, walau alam. Apakah di akhir anjanya ia bertobat, kemudian ia menjadi mujahid muslim, kemudian datang ke Palestina dan membebaskan Al-Quds dari cengkeraman Israel? boleh jadi Donald Trump melakukan itu. Walaupun ya boleh juga kita memperhatikan kemungkinannya kecil Karena bidayahnya begitu kuat gitu, e, Menentang Islam Siapapun ya. Para mujahid e, Para mujahidin Hamas misalnya Mereka betul dari sejak awal beriman kepada Allah Menghafal Al-Quran Melatih diri, mempersiapkan diri Untuk membebaskan dan e, Memenangkan pertempuran dengan Israel Membebaskan perestinanya Membedakan al Quds dan al aqsa -nya kita saksikan bahwa diantara mereka kemudian menjadi syuhada dari mulai Syekh Ahmad Yasin sampai uh, apa, Abdul Aziz Rantisi, ya itu dibunuh tokoh Hamas yang sangat berpengaruh ketika itu dia sudah mati, husnul khutin masih selesai tapi yang hidupnya sekarang Khalid Mish'ah Ismail Haniya, Mahmud dan beberapa tokoh yang lainnya walau alam tetapi kita harapkan dan berdoa agar mereka-mereka ini husnul Hatimah. Apakah dengan kemenangan e, bangsa Palestina terhadap saya, dengan mengusir Israel dan menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina, atau bagaimana itu Allah yang subhanahu wa ta'ala menentukan. Tetapi bahwa harapan kita adalah khusus khatimah, termasuk kita. Sudah kita capek sekarang beriman sudah kita dirikan sholat, jaga mulut kita, dari kata-kata yang kotor, makan dan minum selalu yang halal, pandangan juga, ya Alhamdulillah, selalu memandang yang halal. Ya. Melakukan sesuatu yang baik, ya, mendakwah berdakwah mengajak orang lebih baik, aktif di salam misalnya kalau anak UI, ya. aktif di LDK, ya, menjadi pengurus, eh, apa namanya, pengurus kegiatan-kegiatan yang positif, itu semuanya adalah merupakan khusus bidaya yang mungkin nanti setelah lulus memasuki dunia nyata mungkin kita karena uh, jurusan tertentu kita masuk dunia kerja dan kemudian di dunia kerja itu kita menjadi aktivis Islam nanti di profesinya, di tempat kerjanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menantikan akhirnya kita berjodoh insya Allah nanti menikahi akhwat yang berjibab, solehah kan itu ya uh, kemudian punya anak kita didik, anak kita menjadi saleh ya Kodan kita jadi orang kaya, almulallah, rajin sedekahnya, umroh setiap tahun, aja lima tahun sekali, sewaallah nah, begitu kira-kira, sampai kemudian habis produktivitasnya, pensiun, menunggu mati dan insyaallah, husnul khatimah. kan gitu, pengen kita kan begitu, apakah itu terjadi, insyaallah. Karena sunnatullahnya, husnul khatimah itu adalah husnul bidayah. Ya, ya. Bisakah kemungkinan kita masuk mereka? Mungkin saja kalau Allah menginginkannya. Berarti kita sul khatimah. khatimah. gitu kira-kira. Tetapi sul khatimah itu kemungkinannya kecil. Yang pasti insya Allah akan menjadi husnul khatimah kalau bidayahnya itu juga husnul, gitu ya. Begitu juga orang-orang yang sul khatimah, jadi dia nantinya menjadi sudah walaupun kecil kemungkinannya tapi peluang itu ada ya untuk menjadi uh, husnul khatimah, walaupun perilakunya di kehidupannya dia semua maksiat semua dosa ia lakukan seolah-olah dirinya dengan uh, neraka itu tinggal saha tetapi kalau takdir menentukan dia akhirnya di akhir hayatnya dia bertobat dan kemudian beramal soleh, beribadah kemudian mati maka tentu dia Akan masuk surga karena kategorinya adalah husnul khatimah Cuma ingin saya katakan Yang namanya husnul khatimah itu tidak selalu diawali dengan yang buruk. Itu adalah pengecualian Umumnya husnul khatimah itu diawali dengan yang baik Allah alhamdulillah Baik sahabat Adrim, uh, itu tadi ya Ustaz Dilman Ustaz sudah menyampaikan tentang konsep husnul khatimah dan hubungan antara konsep husnul khotimah dengan uh, konsep takdir. Juga dijelaskan juga tentang bahwa husnul khotimah itu kerat aitannya dengan husnul husnul bidaya nah. begitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi gitu ya. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya untuk sahabat Adrim yang memiliki pertanyaan boleh telepon atau WhatsApp ke 082297891044. Tetap di sebelum 44M Adrim Medio Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan. Manis, Majelis Iman dan Islam Sebelum 4 Bata M I Dream Radio Successful Muslim Family Terima kasih sahabat I Dream Untuk anda yang masih menyimak kami Di Manis, Majelis Iman dan Islam Hari ini kita masih bersama Dengan Ustaz Hilman Roshad Di pembahasan tema tentang konsep husnul khotimah. Tadi di segmen beri, uh, sebelumnya sudah dijelaskan tentang hubungan korelasi antara uh, konsep husnul khotimah dan konsep takdir gitu ya. Juga dijelaskan tentang uh, sebab akibat antara husnul khotimah dan uh, tentang awal yang baik gitu ya. Husnul bidaya begitu. Taip, kita akan masuk ke sesi berikutnya gitu ya. Mungkin ustaz akan menyampaikan sesuatu tapi sebelum masuk ke Uh, Ustadz gitu ya, barangkali ini ada pertanyaan yang biasa ditemui di masyarakat Ustad gitu. Ya. Kita melihat di mana uh, teman-teman pasti pu punya keinginan Ustad ya, punya keinginan untuk menjadi hostel khatimah, baik awalnya hostel uh, bidaya atau suul bidaya begitu di awal. Tapi kemudian di tengah perjalanan, ketika pun dia sudah hostel uh, bidaya, di tengah perjalanan mengalami fase-fase di mana dia maksiat begitu Ustad. Yeah. Dan di poin maksiat kan pasti biasanya kalau orang lagi maksiat itu orang yang lupa sama Allah. Ya lagi enggak ingat sama Allah kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi ini Ustaz? Teh. Secara umum ee, bisa dipahami bahwa sabda Rasulullah sallallahu al-manu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Hanya dijelaskan di dalam hadits yang lain, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Iman itu nambah karena memang berbuat baik. Tetapi iman itu berkurang karena berbuat maksiat. Artinya maksud saya orang beriman kepada Allah itu tidak tidak harus lepas dari maksiat. Bisa saja orang beriman itu bermaksiat. Makanya nanti di surat uh, Ali Imran ayat 135 disebutkan orang bertakwa itu adalah alladzina fa'alu fahisatan anfusahum ya sesungguhnya orang bertakwa itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan faisha atau dia menzalimi diri mereka sendiri tapi dia ingat Allah kemudian dia beristighfar dan meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah walam dan kemudian dosa itu tidak dia ulangin lagi dengan penuh kesadaran jadi intinya adalah memang setiap orang bisa saja berbuat dasar, berbuat maksiat dan berbuat ibadah itu dimungkinkan Layukalifullahun absanıyla usaha, lahama kasabat, walaya makta Betapa mudahnya syariat agama ini karena Allah ciptakan syariat itu sesuai dengan kemampuan manusia. Artinya betapa mudahnya syariat ini, tapi ternyata tidak semua manusia akhirnya beramal saleh kan? Ada yang berbuat uh, amal saleh, amal ibadah, ada juga yang berbuat ama maksiat ama uh, menolak kebenaran kan begitu. Makanya kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa robban lanah innasina awak artinya yang namanya orang mukmin itu mungkin saja nasinaana mungkin saja dia lupa yang seharusnya taat ya maksiat ya yang seharusnya uh, bangun setelah subuh ya tidur lagi ya gitu ya. Ya, bisa saja itulah manusia setelah mereka tahu bahwa tidur pada subuh itu tidak bagus. Begitu, ya. Begadang itu tidak bagus. Yang bagus itu tidur awal waktu, bangun jam 2 baru belajar. Ya itu yang bagus. Habis subuh lanjutin karena perlu konsentrasi belajarnya kan begitu. Apalagi enak juga ya dan sehat. Kalau misalnya habis uh, subuh kita sambil makan bubur ya, itu lebih sehat dibandingkan malam sambil minum kopi ya atau dengan makanan-makanan micin lainnya itu. Nah. Jadi, dan itu tahu masa-masa itu kagak tahu ya, tahu. Tetapi ya itu tadi nggak apa-apa. Yang penting kemudian bertobat, berislam, berdoa, beristighfar itu yang harus kemudian kita lakukan. Jadi tidak tidak tidak bukan bukan tidak masalah. Masalah juga sih. Artinya itu adalah hal yang bagian dari takdir orang. Dia adalah orang beriman, orang orang saleh. Tapi sempat sempatnya dia berbuat sudah dan masa. Tapi hati-hati. Kalau kemudian dia wah ketat beribadah, rajin salat, rajin ini itu subhanallah. Kemudian dia mencoba maksiat sekali, dua kali nikmat, akhirnya kebiasaan. Kan bisa jadi kan? Ibadahnya ditinggalkan, akhirnya dia menjadi ahli maksiat. Mati ya sudah. Itu mah namanya suul khatimah. Begitu kira-kira. Tapi segala khasiat itu Uh, cukup sering ditemui Ustadz ya, uh, kondisi seperti itu di masyarakat apalagi teman-teman yang masih barangkali oh semangatnya kalau lagi taik wow, bagus banget luar biasa ibadahnya tapi ketika lagi uh, yang kus turun gitu ya, nah itu yang perlu kita sama-sama juga nih sahabat Ajarim gitu ya dimanapun berada dan khususnya buat teman-teman di Bono Kalkafi gitu. Tapi ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau belum kita langsung masuk dulu ke materi berikutnya Ustadz ya, sambil saya cek juga uh, di Instagram juga di Whatsapp barangkali ada pertanyaan. Teman -teman, aduh apalagi karena sudah selesai kita bahas ya kita lagi nunggu bertanya Randy mas saya sih nggak nanya silakan <laughs> ada pertanyaan teman-teman silakan uh, intinya segala kenapa oh dari WhatsApp ada apa bang misal oh, coba silakan bang misal uh, ini pertanyaan dari WhatsApp assalamualaikum Mustad dan Bang Didin, saya Umi ITD Jaksel. Saya mau tanya Ustadz, ketika seseorang meninggal dunia ada nggak tanda-tanda orang itu husnul khotimah? Terima kasih. Apakah ketika meninggal dunia ada tanda-tanda husnul khotimah? Secara prinsip husul khotimah atau sul khotimah, Allah lah yang tahu. Ya, Allah lah yang tahu. Karena bagaimanapun amal itu kan innamal- amalu binniat. Jadi amal ibadah itu sangat mungkin tidak berpahala dan mungkin dia menjadi dosa kalau niatnya ria Kan nggak boleh ria gitu kan? atas sumah. Jadi secara secara umum demikian. Yang tahu hanyalah Allah apakah seseorang itu husnul khatimah atau suul khatimah. Tapi kita bisa menduga. Nah, kita bisa menduga orang ini husnul khatimah. Ya kalau kita lihat Uh, kehidupannya sehari-hari ya saat sakitnya dia banyak berzikir pasrah sama Allah memberi nasihat kepada anak dan isinya ya. kemudian yang meninggal sedang sholat ya kita duga dia khatimah, ya. Uh, ada khatimah ada lagi meninggal walaupun dia terpleset di kamar mandi tapi jam 3 subuh berniat mau berwudu mau sholat tahajud Walaupun tidak sedang sholat, dia meninggalnya karena terpleset. Tapi kita bisa menduga dia adalah husnul khatimah. Atau mungkin dia orangnya tidak baik. Lah. Tidak baik, tidak pernah sholat, tidak pernah apa segala macam. Tapi tiba-tiba dia akhirnya punya kesadaran. ya Baru sehari di masjid, dia sudah meninggal. Bisa jadi kan? Oleh karena itu, maka bisa kita duga seseorang ini husnul khatimah atau tidak. Tetapi tidak bisa kita pastikan Bahwa dia husun khatimah khatimah Karena yang tahu semuanya hanyalah Allah Karena nanti ada kisah Rasulullah para sahabat menangisi seseorang Yang berjuang bersama Rasulullah Dan dia terbunuh Kemudian para sahabat pada nangis Wah wow, betapa bahagianya ni si fulan Kayaknya dia masuk surga mati syahid Kata Rasulullah, tidak Dia masuk neraka ah gitu ya Karena Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril Apa problem orang tersebut Dia sedang berjuang, sedang berjihad Senang berperang, kemudian terluka Dan dia merasa sakit dengan lukanya Akhirnya dia bunuh diri Itu nah, Karena orang mengira bahwa matinya Karena e, Dibunuh oleh musuh Ternyata matinya adalah bunuh diri Karena Allah yang tahu Makanya dikasih tahu kepada Nabi Muhammad Tidak, dia tidak masuk surga Tetapi dia masuk neraka Karena kasusnya demikian Nah oleh karena itu maka Kita nih, bagi kita nih, ya itu kan tadi ketika kita melihat orang meninggal. Nah bagi kita nih, kuatkan iman dalam hati, niat kita, apapun yang kita lakukan dari kebaikan dan ibadah semata, mengharapkan ritu Allah, mengharapkan pahala dan Allah. Itu yang insya Allah kalau kemudian meninggal, maka dugaan orang terhadap kita itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi sekali lagi, ya secara prinsip yang tahu, Secara persis dan nyata Apakah dia itu suhul khatimah Atau husnul khatimah Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala Kita manusia Hanya paling bisa menduga Dia husnul khatimah Menduga dia suhul khatimah Oleh karena itu walaupun kita menduga Seseorang ini suhul khatimah Boleh kita doakan bahwa dia adalah Doanya ya Kalau dia muslim Maka kita doakan agar matinya adalah husnul Fatimah begitu ya, boleh didoakan. Ya karena uh, yang paling tahu apakah husnul khatimah atau suh khatimah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umi siapa barusan? Umi ID. Umi, umi Oke, okay, terima kasih. Baik, uh, justru disejahterakan Ustaz. Ya, umi IT, nih, dari Jakarta Selatan ya. Uh, ada pertanyaan lagi silakan dibuka untuk teman-teman sahabat I Dream boleh telepon ke 0823 0822 9789 1044 gitu ya, atau di uh, Instagram at idreamradio gitu ya. boleh juga langsung mention ke Ustadz Hilman at Ustadz Hilman gitu ya, kalau ya. di Instagram atau di Twitter kalau di Instagram at Hilman uh, dari cuman tidak bertanya nih komentar sedang mendengarkan dari Ustadz uh, Azam Bunjai itu al haq ya hmm, di Papua di Timika. Timika ya. Kemudian e, dari Inasalha juga meminsein sedang menyimak dan mendengarkan acara kita. Mungkin yang lainnya silakan sampaikan ya. Sangat disarankan para pendengar untuk menyampaikan e, situasi kondisi di mana berada, apakah mendengarnya atau sedang apa dan lain sebagainya. Walaupun Taip. mungkin tidak bertanya agar Taip. kemudian kita juga. Tahu siapa aja yang mendengarkan iDream Radio ini dan kemudian Radio kita, media dakwah ini menjadi media yang interaktif hmm. antara narasumber dengan para penegarnya. Begitu, hmm. Bang Amin. Baik Ustadz, e, ini mungkin ada pertanyaan Ustadz, kadangkala kita beberapa kali menemui Mbah-Mbah e, kita yang umurnya barangkali sekarang sudah tidak masuk dalam range yang Nabi sebutkan gitu ya. Sebagian besar kan baina Wasserain, wasserain, ya. Ya. Nah, antara 60-70 tahun begitu, tapi kemudian sedikit yang lebih dari itu dan sedikit yang lebih itu Ketika kita menemui orang-orang terdekat kita yang masuk yang sedikit gitu ya. misalnya uh, Masih kecil banget atau sudah rentak gitu, umur 100 tahun, 110 tahun begitu yeah. Yang kondisinya memang secara ingatan sudah mulai pikun begitu ya uh, Tapi ada tanda-tanda sepertinya uh, apa yang harus kita lakukan nih dengan kondisi yang memang Tidak lama lagi barangkali begitu ya dengan tanda-tanda itu Sementara di satu sisi dengan kepikinan beliau misalnya Kita harus tetap memastikan bahwa ketika beliau nanti dijemput Beliau masih ingat kepada Allah gitu ya Nah ini bagaimana set kiat-kiatnya ketika kita menjadi seorang anak misalnya Secara prinsip bahwa ada hadis uh, Rufi Al-Qolom Catatan malaikat itu diangkat artinya tidak dituliskan Terhadap tiga kelompok manusia ya. Yang pertama adalah anil subiyyah hatta yahtalim dari anak kecil sampai yang baligh. Kemudian yang kedua, anan naimi hatta yastaiqil. Orang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga adalah anil majnuni hatta ya'qil. Yaitu orang gila sampai ia kemudian sembuh dari kegilaannya. Betul. Jadi bagi anak-anak, bagi yang tidur dan orang gila rufi al-qalam. Dicabut, diangkat kalam sehingga ia tidak dicatatkan amal perbuatan. Ini harus kemudian kita pahami. Kaitan dengan junun itu tidak mesti harus gila. Salah satu bentuk junun itu adalah pikun. Jadi kalau orang sudah pikun itu dia sudah rufi al-qalam. Karena perilakunya sudah tidak lagi under control. Sudah out of control. Nah begitu kira-kira. Jadi kalau disebut dengan husnul khatimah itu ya kira-kira sebelum pikunnya lah. Hmm. Nah, nanti ada juga kondisi lain yaitu koma misalnya, nah yeah. ini koma ya bukan gila tetapi mungkin setara dengan naim, sama dengan tidur. Nah makanya kalau dia koma ya tidak ada kewajiban salat padanya, ya dia masih hidup tapi koma nggak sadarkan diri di rumah sakit di ICU misalnya, hmm, tidak betul. ada kewajiban shalat. Tetapi Ustadz ini kadang pikun kadang kagak, 50-50. Nah, Biasanya dalam kondisi tertentu ya, itu bisa kita lakukan uh, apa namanya uh, talqin ya, talqin sholat. Jadi suatu itu boleh ditalqinkan. Bagi mm -hmm. yang mm -hmm. mungkin karena pengaruh obat, pengaruh apa, kadang sadar kadang enggak, lagi sholat tiba-tiba tidur kan bingung mm -hmm. nih. Yeah, yeah. Nah bagi yang begitu, uh, kita ini sebagai anak, sebagai cucu, bisa mentalkinkan dia sholat. Jadi sholatnya ditalqin sama kita, bareng sama kita bacaan dan gerakannya sama kita sehingga dia tidak apa tidak keluar rel gitu ya dan tidak keluar dia tetap uh, lurus itu dalam situasi itu bisa demikian ya dan sekali lagi saya ingin ingatkan pula bahwa kesimpulan husnul khatimah dan suhul khatimah adalah masing-masing kita dengan Allah Subhanahu Wataala itu yang lebih tahu ya wallahu a'lam semoga Ini barangkali kejadian yang cukup uh, sering di masyarakat kita juga ya, uh, ya. Beberapa kita menemui orang-orang tua kita begitu ya, atau tetangga kita yang udah uh, cukup rentah Kita bingung kondisinya nih, ini mau di, kita gimanain ya, gitu ya Tapi Alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustadz uh, Hilman Rasyad tadi gitu ya, dengan hadis yang ciri-ciri tadi Baik, kita buka lagi pertanyaan buat teman-teman sah sahabat Aydrim dimanapun berada Di Bunaq Kafi. Saya yakin kalau suka hadir di acara manis ya, live Insya Allah ya Asalkan belajar dan ditakdirkan Allah, nilainya. A. Ya. Ya, amin kalau Allah. enggak, ya enggak <laughs> ya. Semoga ya, semoga Allah mudahkan gerakan ya. tangan teman-teman semuanya lah ya. ya. Lagi udah lebih manis kan? Iya. Uh, jadi insya nanti kalau ada dia keberkahan, dia... betul insya Allah. insya Allah. Satu keberkahan, dua kalau orang yang ngerjain di kelas nanti, oh senyum, -senyum sendiri itu. Iya. Insya Allah ya, set. Ya. Insya Allah. Baik. Allah. Uh, ini ada pertanyaan lagi set. Kondisi kita di kita di masyarakat kadang teman-teman barangkali wallohulam ya generasi-generasi, generasi-generasi okay, sekarang masih menemukan majalah hidayah atau nggak? dulu di zaman saya kecil saya menemukan majalah hidayah, ah. di, ya, itu cerita-cerita seram lah ya, set, ya. Ah, iya, iya. orang meninggal dalam kondisi seperti ini, orang meninggal dalam kondisi seperti ini gitu. Hmm. Bagaimana kemudian set ini nahu semoga tidak terjadi dalam lingkungan kita terdekat, gitu. tapi ketika kita melihat ada orang terdekat kita misalnya atau tetangga kita gitu, meninggal dalam kondisi yang Seolah-olah itu ciri-ciri su'ul khatimah begitu Itu saya katakan kita hanya bisa menduga ya, Tapi memastikan tidak Mungkin, walaupun ada tanda-tanda itu ya, Tetap kita menduga bahwa dia su'ul khatimah Tetapi memastikan dia su'ul khatimah enggak Ya, kecuali terbukti bahwa menjelang wafat ada kemusyrikan dan kekuburan nah, Dia kan jadi orang kafir gitu ya Kepurtadan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian dia sampai akhir hayatnya dia tercatat sebagai muslim, kemudian ada tanda-tanda seolah-olah dia apa begitu ya, ya sebagaimana di film-film juga di apa FTV ya, hmm. atau juga di Jalih Hidayah yang tadi disebutkan, hmm. itu semuanya adalah hal yang bersifat dugaan. seolah pastinya orang itu suhul khatimah hanya Allah, sebagaimana pastinya Husnul uh, Khutimah juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, itu kan orang lain tuh yang meninggal tetangga hmm. kita atau kerabat kita. Yang lebih penting adalah kita. Nah, kalau kita meninggal mau apa? Nah. Nah, gitu ya? Apakah mau Husnul Khutimah? Mau Husnul Khutimah? Nah, saya kasih tips agar mati kita nanti Husnul Khutimah. Jangan lupa Husnul Bidah Bidaya. Kita baik dari sekarang orang. karena kita juga nggak tahu kapan kita mati, kan? Nah. Setiap jiwa tidak tahu kapan dan di mana dia akan mati. Ninggal. begitu ya. Sebagaimana <tuk> latar dimasum, latar taksimugoda. Sebagaimana manusia juga tidak ada yang tahu apa yang akan diperbuat besok hari. Ya, apa yang diperbuat siang nanti ketika mengisi soal-soal. Gitu ya. Walau alam so. Oke okay, baik. Jadi kalau Hilman Roshad, kita sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Uh, sahabat I Dream, gitu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan lagi, setelahnya. Tapi kita akan masuk ke sesi berikutnya nanti. Kita akan okay, break sure. dulu, gitu ya. Tetap di sepuluh I Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Terima kasih sahabat Adrim Anda masih bersama kami di sebelum 4.4 AM IDIM Radio Saksi Muslim Family. Sahabat Adrim kita masih masuk ke sesi diskusi nih ya hari ini tentang tema uh, konsep husnul khotimah gitu ya. Ada dua pertanyaan nih Ustaz ya. Langsung saja Ustaz ya. Selesai. sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Uh, pertanyaan pertama dari Umi IT. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Didin gitu ya. Ini Umi IT di uh, Jaksel tadi begitu ya. Mau tanya lagi nih Ustaz. Boleh, ada mı sizi hadis yang menyebutkan orang-orang seperti apa saja yang sudah dipastikan husnul khatimah husnul khatimah master terima kasih sekali lagi tidak ada yang ada itu yang disebut husnul khatimah itu dia mati tidak dalam kondisi masyad hmm. tidak sedang syirik tidak sedang uh, berbuat dosa nah, itu yang matinya husnul khatimah nah, jadi Cirinya ya Uh, ini kan uh, ya oh, kalau orang lain susah kita nggak usah ngurusin orang lain lah gitu kira-kira ya. Betul. Tapi kita pastikan diri kita matinya husnul khotimah. Bagaimana di akhir hayat itu kita berusaha sekatu naga dalam posisi beribadah kepada Allah. Dan arahan ini banyak banget. Misalnya di uh, Ali Imron 103 ya ya yola tidak amanut takuloh hakotu ya. Wala tamutuna ilawantumuslimun, bertaqwa la kepada lo dengan sebenar benarnya takwa sampai mati gitu kira-kira ya. Atau di surat al-kaf 15 tentang doa Robi auzi nian ashkoro ni an matakelati anam taalai walawaliday. Kalau udah udah berumur gitu udah 40 tahun ke atas maka kemudian doanya itu adalah Minta kepada Allah kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita berikutnya Wa mamayan ma minta kepada Allah agar kita selalu beramal yang Allah Ridho itu wasati dan ya Allah nitip anak-anakku kalau aku mati mereka masih hidup mereka menjadi orang-orang yang Saleh itu yang terakhir eh bukan yang terakhir sebelum terakhir ini Tutulila Aku bertobat kepadamu ya Allah Artinya kalau bertobat berarti Ia tidak akan melakukan lagi hal-hal yang bersifat dosa. dosa Wa inni minal muslimin Dan aku adalah orang yang berserah diri Terus sampai dengan akhir hayat Sampai wala tamutu na ilawantu muslimu Jadi sekali lagi eh, Yang lebih fokus itu adalah Bagaimana kita sekarang Mempersiapkan diri menuju kepada Kematian Yaitu dengan husnul bidaya Dari sekarang kita berbuat baik, beramal soleh, bersedekah. Ya, kalau sebagai istri taat patuh kepada suami. suami, kalau sebagai orang tua kita didik anak kita dengan kasih sayang, dengan hidayah, diajarkan mereka ibadah, diajarkan tentang keyakinan, bagaimana menjalankan syariat. Ya, berbuat baik saja terus. Kita juga bersedekah, kita pastikan yang kita makan yang halal. Kita pastikan apa yang dikatakan adalah hikmah atau nasihat, tidak menguatakan kata-kata yang kotor. Nah itu, itu semuanya adalah pilihan-pilihan, kan ada, kita sudah tahu pilihannya. Betul, betul. Apa yang harus kemudian kita perbuat, dengan orang tua kita harus berwakti, dengan tetangga harus kita baik, begitu. Para muslimah bila berhadapan dengan lelaki bukan mahrumnya, dia menutup auratnya, pakai jilbab dan seterusnya. Itu kan pilihan pilihannya sudah ada di depan kita, termasuk anak-anak yang ujian, nggak nyontek gitu kan nggak memanipulasi nilai dan seterusnya dan seterusnya intinya bahwa uh, uh, uh, mati yang husnul khatimah itu sangat bergantung kepada kitanya begitu Allah, Allah. Taib khair, Ustaz. ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz ya sebelum ya. kita closing dari Mbak Ina Soleha dari Canberra Masyaallah jauh-jauh dari Australia ya mendengarkan idream radio Assalamualaikum apa kabar Ustaz Hilman apa kabar Ustaz Hilman dan jemaah idream Kalau Ustadz Hilman sehat Ustaz ya. Kalau Jamaah iDream sehat juga si Rendi Fadli. Alhamdulillah sehat ya. Ini hostnya juga enggak bisa yang di Papua sana, yang di Jepang ya. Semoga kita doakan sehat ya. Tapi hostnya tidak bisa mewakili Jamaah iDream ya, Mbak Inna ya. Baik, semoga senantiasa Jamaah yang hadir maksudnya. Ya ya. Rendi CS sama Fadlan. Eh insyaallah sehat teman Fauzan sama Antika. Baik, insyaallah semoga senantiasa sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ana Inakan Berah di Ana Ina Salihah di Kanberra. Mau menanyakan Ustaz, apakah kita masih bisa mendapatkan mati syahid nih di zaman sekarang di segala Sangat mungkin dan e, apa namanya fenomenanya ada. Misalnya kaum muslimin Suriah, kaum muslimin Rohingya, terutama sekarang ada kaum muslimin di Palestina dari sejak ke awal abad 20 sebetulnya ya, sampai dengan hari ini karena penjajahan saya secara de facto ayo, ayo, sorry, secara jure itu sudah terjadi selama 100 tahun di, karena diawali dari tahun 1917 gara-gara ada uh, apa namanya piagam Belfort itu ya, Belfort 1917 petisi uh, Belfort di uh, Parlemen Inggris pada 1917, Dari situlah maka kemudian penjajahan terhadap Palestina mulai. Dan dari sejak itu sudah ada konflik ya Betul. bersenjata. Tahun 24, tahun 48, tahun 67 ada perang Arab. Kemudian tahun 88, tanggal 8 Desember ada Intifada. Dan apalagi Intifada hevishedo terakhir sekarang diberlakukan lagi dimulai 8 Desember. 2017 gara-gara pernyataan dalam Trump, Trump sehingga kemudian uh, eskalasi politik, ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Palestina, semakin membara. Dan ini uh, di hari pertama saja, demo pada tanggal delapan, itu malam harinya Israel uh, sudah uh, memba apa menghujani uh, Gaza dengan tembakan-tembakan uh, pesawat, dan menyebabkan belasan orang luka di, mas, di rumah sakit Indonesia saja ada sekitar enam orang yang mati syahid dan diantaranya ada uh, bayi ya bayi belum satu tahun itu juga kena roketnya Israel dan mereka mati syahid jadi mati syahid itu dimungkinkan apalagi mati syahid juga kan diperlebar uh, spektrumnya ya tidak hanya dalam konteks berperang ya misalnya ada seseorang mempertahan hartanya dari perampok dan kemudian dia terbunuh dia juga mati syahid. Sampai seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan dan dia wafat dalam kondisi melahirkan selama dia adalah muslimah tentu juga adalah mati syahid. Jadi sampai kiamat yang namanya syahid itu akan uh, tetap ada. Dan itu juga dipersyaratkan selama ada apa yang disebut dengan jihad. Karena kata saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu uh, jihad itu harus dipertahankan sampai dengan yaul kiamah ya wallahu a'lam. Baik, eh uh, di segala Hilman sudah menjawab dua pertanyaan dan beberapa pertanyaan di segmen berikutnya sebelumnya gitu ya. Kita langsung masuk sesi terakhir nih, ya set ya di kajian hadis kita hari ini. Sebelum kita sebelum kita tutup gitu ya, barangkali mungkin Ustaz mau menyampaikan closing statement di pagi hari ini. Para para budi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sepertinya tuntas sudah kita membahas hadis nomor 4 dalam kitab Arba'in, hadis hmm, dari Ibnu Mas'ud tentang kejadian manusia bahwa masa nutfah 40 hari, masa darah 40 hari, masa daging 40 hari. Setelah itu kemudian diutuskan malaikat dan ditiupkan padanya roh serta ditetapkan empat ketetapan yaitu tentang rezeki, tentang ajal umur, tentang amal perbuatan serta rasa dari rezeki umur dan perbuatan ada yang menyenangkan atau ada yang tidak menyenangkan, ada suka dan ada dukanya. Kemudian Rasulullah mengakhiri hadisnya dengan kata-kata bisa jadi orang yang sudah beramal soleh sebegitu banyaknya seolah-olah dirinya dengan sudah tinggal selangkah lagi, eh hey, di akhir hayatnya dia berbuat hal neraka, kemudian wafat maka dia menjadi alih neraka. Atau juga sebaliknya boleh jadi ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat seolah-olah dirinya dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi, tinggal satu hasta lagi dingaasa langkah lagi tetapi di akhir hayatnya dia berbuat ahli surga kemudian wafat maka ia akan menjadi ahli surga yang saya katakan tadi ini adalah konsep husun ketima dan suul hatima dan hadis yang dibahas yang disampaikan oleh imam masjid imam masud Abdullah bin Masud tersebut adalah Sahih karena diberitakan oleh Bukhari dan Muslim mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya sebagaimana saya sudah jelaskan minjur. sampai dalam tiga pertemuan dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas hadis nomor lima tentang bin'ah ya, tentang bin'ah saya tunggu uh, Randy dan kawan-kawan mudah-mudahan belum pulang kampung masih ada di pondok Al-Khafi insyaallah kita, kita tunggu para pendengar dimanapun berada bersama uh, tetap stay soon dan tentu saja manis kan tidak hanya hari Rabu aja ya Betul, tetapi saya. tiap hari dari jam 5 sampai 6.30 dan Insyaallah juga selalu disiar ulangkan di sore hari pada pukul 16, 16 sampai 17.30 sampai jam 17.30 ini adalah media kita mudah-mudahan kita yang terlibat di dalam urusan Idream Radio apakahlah pemiliknya, manajemen pengelola, para penyiar, teknisinya, terutama Mas Misran, para sahabat siarnya, ya, dan seluruh programnya itu dirintai oleh Allah Bana Watarah. Saya kemarin eh, Bang Adi mengalami kultwit eh, cool tentang Idream itu, dan saya juga di situ disampaikan bahwa Ke, kesuksesan sebuah radio itu variabelnya banyak ya dari mulai kualitas frekuensinya ya termasuk hmm, kualitas streamingnya begitu ya kemudian uh, SDM penyiarnya kemudian program-programnya hmm. kemudian uh, manajemen pengelolanya dan sebagainya kita dan tidak lupa, tidak lupa adalah para pendengar yang setia ini hmm. juga sangat penting iya, kalau kemudian pendengarnya nggak setia juga sehebat-hebatnya radio juga ada gunanya karena sekali lagi yang diharapkan dari radio itu adalah didengarkan orang dan semakin banyak orang mendengar maka insyaallah semakin besar juga keberkahannya demikian bang awli dan seluruh pendengar beriman dimanapun menyimak radio adream ini apakah hmm. melalui frekuensi AM di 1044 atau melalui aplikasi di Playstore yang apa namanya berbasis Android atau juga yang streaming di www.idreamradio.id mudah-mudahan kita semuanya berkaitan dan ya Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu saja sebagaimana pembahasan doa kita mudah-mudahan takdir baik selalu berpihak kepada kita amin, dan Allah. manfaatnya kita insya Allah dalam kondisi yang husnul amin. khatimah amin ya Allah ya Rabbul Alamin Atuqari hada wasaqfa Allah. Waikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Aidream, itu tadi kajian hadis kita hari ini. Kita membahas tentang konsep husnul khatimah begitu ya. Semoga menjadi sebuah kebaikan buat kita semuanya gitu ya. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materi kajian hadisnya hari ini. Ah, Jessica Lakhir semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk sahabat Aidrim yang mendengarkan kita hari ini dimanapun berada gitu ya. dan tadi gitu ya, uh, doa yang sampaikan Allah'u sehat kiliman semoga kita takdir baik senantiasa berada pada kita dan kita akan menjemput nanti di dengan khusnul khatimah gitu ya. jangan lewatkan manis majelis iman dan islam setiap hari Senin hingga Jumat bahkan da subuh hingga pukul 6.30 sahabat Aidrim. hanya di sebelum 4 mata M Aidrim Radio Successful Muslim Family saya Fahuddin Alwi mohon pamit dari ruang dengar anda Mohon maaf ada kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta Terima kasih Anda sudah mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya.